Wah, Sepedanya jadi bagus. Keren. Siapa dulu dong yang bikin? Abdul. Makasih ya, Abdul. Udah bantuin. Sama-sama, Nusa. Wah, wah, wah. Bagus banget sepedanya. Iya dong, Ma. Makasih ya, Abdul. Udah bantuin hias sepeda rara. Eh, Bentar deh, bukannya Abdul sama Nusa besok Hah? ikut lomba kelereng ya? Oh iya, hmm. Abdul juga daftar sepeda hias sama lomba kelereng. Oh, tuh kan. Hmm. <laughs> yuk, kita yuk sepeda kamu bareng-bareng. Eh, gak usah, gak usah repot-repot. Wah, sepedaku harus lebih keren dari punya Rara. Pokoknya harus menang. Eh? Kalau gitu, Abdul pamit dulu ya, ya, ya, ya. Assalamualaikum ya, ya. Hmm? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, eh Ya, kok pulang sih Iya sepedanya kan belum selesai Hmm Abdul kan juga mau hias sepedanya buat besok, Ra Jangan egois dong Egois? Apa sih, Uma? Hmm Egois itu artinya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, Ra. Mau menang sendiri. Oh gitu. Jadi Rara nggak boleh menang sendirian ya. Jadi harus menang bareng-bareng. Hmm. Hmm -hmm. Wah, hmm. semangat Ra! Sepeda kamu keren. semangat dong. Pasti menang. Bagus, kan? <tuh> wow, keren. Abdul. Bagus banget sepedanya, Dul. Keren. Kak Abdul, boleh gak minjam tanknya, Kak? hmm, <tuh> <tuh> Takut hiasannya rusak. Susah nih bikinnya. Nanti bisa kalah deh lombanya para hmm. lomba hias Eh harap Berlombaan... Udah mau mulai, Ra Yuk, yuk, yuk, yuk. Hah uh, yuk, yuk, yuk, cepet, cepet Kok Kak Abdul jadi ego, egois Udah, udah hmm, Yuk, mendingan kita juga siap-siap untuk lomba yuk, yuk Spedahias, is Allah. satu ya, ya. dua. Nusa, kamu gak apa-apa kan? Ya. Uh, harusnya kamu sus, gak usah nolong aku. Kamu jadi gak menang kan? Iya kak, kan gak jadi menang deh. Ih, Eh, mau bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan Dul. Kamu kan sahabat aku. Hm? Selamat ya kak Abdul. Udah menang sepeda yes -nya. Oh, makasih ya, Rara. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Rara. Abdul tadi nggak minjemin sepeda ke Rara. Iya, kok oh, gitu sih? Ih. Aduh, Rara. <laughs> gak apa-apa, Kak. <laughs> Sebagai permintaan maaf, kalian boleh kok. Minggir misperaten Abdul. Dan piala ini bukan untuk Abdul, tapi buat kamu Nusa yang udah nolongin waktu Abdul jatuh. Wah. Hmm. Hmm. Perlombaan ini bukan sekedar cari piala kok Dul, tapi cari piala untuk saling tolong menolong. Wah, makasih ya Nusa. <laughs> awas, awas.